Apakah ikut menjaga motor parkir ketika ada kajian termasuk di dalam ta'un atau da Ya termasuk kalau memang mesti dijaga semoga dapat pahala ya yang menjaga Dan e, tentunya kan ada giliran ya tentunya ada giliran jadwal Insyaallah itu termasuk kebaikan yang besar Dan dengarkan, kan amin ya? suaranya keluar dengan ya. insya Allah itu termasuk yang ta'awun yang baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi pahala yang lebih untuk mereka yang menjaga. Karena itu menjaga ketenangan kullabul ilm, ya kan? Kalau enggak dijaga, di sini mikir pelajaran sambil mikir motor. Harinya enggak konsentrasi nanti.